Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'madudhu wa nasta'inuhu wa nasta'nfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihi allahu falamubillalah, wa man yublin falahadialah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. قَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْتَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الطَّالِبُ اللَّهَ حَقَّ الْضَادِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَكَيْرُ الْهُدَى هُدًى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بداية وكل بداية ضلالة وكل ضلالة فنار. Alhamdulillah para pendengar radio An Nubuwwah Berau di Pulau Kalimantan. Rahimukumullah. Terutama yang hadir secara langsung di rumah belajar Ibnu Abbas Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tetap dapat dipertemukan meskipun terpisah jarak dan waktu Jarak dan waktu bukan alasan untuk kita tidak menyambung silaturahmi. Bahkan jarak dan waktu adalah sebuah tantangan tersendiri yang menuntut perjuangan dan pengorbanan. Seperti yang kita lakukan bersama malam hari ini. Hari Sabtu, malam Ahad. Tanggal 26 Dhul Qadah, 1443 Hijriah. Bertepatan juga dengan tanggal 25 Juni tahun 2022. Alhamdulillah, proses kajian online, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan, mulai dari komunikasi awal, komunikasi lanjutan, sampai dibuatlah kesepakatan. Tema, waktu, teknis pelaksanaan, itu antara kita yang di sini di Kulon Progo Yogyakarta dengan yang di sana di Berau Kalimantan Timur belum lagi yang di sana sendiri di Berau Kalimantan Timur ada proses-proses agar bisa terselenggara sebagaimana halnya kami yang di sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemudahan itu tidak hanya satu dua ataupun tiga kemudahan dan kelonggaran yang Allah berikan sangat banyak selama benar tiap kita semasih tulus tujuan kita bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melimpahkan berkah dan rahmatnya buat kita. Allah itu maha kaya. Allah itu begitu bermawan Dan sangat luas cintanya. Mencakup segala sesuatu di alam semesta. Walaupun. Kegiatan semacam ini. Singkat. Ringkas. Ringkas. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Karena yang dilakukan dan yang dibicarakan itu bukan urusan dunia. Bukan pribadi-pribadi kita. Tetapi kita sedang memperjuangkan agamanya. Kita tengah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni talabul ilmi karena kita sedang memanfaatkan waktu luang dan kesehatan untuk hal-hal yang bermanfaat maka hitungannya bukan hari bukan jam bahkan menit dan detik Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal perbuatan ini mencatatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat untuk siapapun yang terlibat. Baik yang punya ide, yang menindaklanjuti ide tersebut, penyelenggara dan pelaksana, penyedia alat dan media para pendengar yang berbahagia dan siapapun yang terlibat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Para pendengar radio Nugua Berau Kalimantan Timur rahimahumullah. Manusia itu makhluk sosial. Tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak dapat terpisah dari satu yang lain. Manusia itu saling melengkapi. Karena masing-masing punya kekurangan. Manusia itu saling menutupi. Karena satu persatu punya celah yang terbuka. Manusia itu lemah. Kekuatannya terbatas. Maka harus menguatkan satu dan yang lainnya. Manusia itu mudah lupa. Maka kita perlu mengingatkan. Manusia itu gampang. Menyerah. Dan cepat putus asa. Maka. Maka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladzina amanu wa amilussalihat wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw demi masa sungguh manusia itu dalam kerugian yang nyata jadi hitungannya itu tiap waktu, tiap saat kita itu rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. Itu hukum asalnya, rugi, rugi dan rugi. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikecualikan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawatta Kecuali orang-orang yang beriman beramal saleh dan saling mengingatkan. Saling berpesan dan menitip wasiat untuk sabar dan untuk menjalankan kebenaran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bagian dari dakwah ahli sunnah itu sebuah keistimewaan tersendiri, suatu anugerah yang jangan mau menukarnya dengan apapun. karena tidak ada yang bisa menyamai nilai dari dakwah yaitu jalan hidup yang telah dipilih dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seberat-beratnya yang dihadapi, sesulit-sulitnya menjalani sebanyak apapun masalah dan problem yang terjadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dakwah ahli sunnah karena meninggalkan dakwah ahli sunnah dengan segala bentuknya mengundurkan diri pasif dan tidak aktif Berada di luar lingkup, tidak ingin jadi panitia, menghindar untuk menjadi pengurus, jadi orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Meninggalkan dakwah dengan beberapa bentuk yang kita sebutkan tadi sebagai contohnya, itu bukan jaminan kemudian hidup tanpa masalah. Dipikirnya kalau tidak terlibat dan terikat dengan dakwah, hidupnya tenang. Dipikirnya kalau tidak menghabiskan waktu untuk berdakwah, kemudian jadi orang biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Yang namanya hidup, ada problem, ada persoalan. Tetapi ada yang membedakan, dan pembeda itu sangat istimewa. Ketika persoalan, problem itu terjadi dan dihadapi karena dakwah ahli sunnah. Setiap lelahmu, setiap capekmu, semua yang engkau korbankan, seluruh beban pikiran yang engkau tanggung itu bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ibadah berbeda dengan capek-capeknya biasa lelah-lelahnya karena urusan dunia hanya sekedar lelah hanya sekedar capek bahkan yang kita takutkan hanya sia-sia saja. Maka ikhati filah rahimahni Para pendengar Radio An-Nu'wah di Berau, Kalimantan Timur. Terutama yang hadir dan ikut mendengar secara langsung. Di rumah belajar Ibn Abbas. Ayolah, marilah kita sama-sama saling menguatkan, kita saling menyabar-nyabarkan. Karena kita harus sadar dan yakin bahwa semua yang terlibat di dalam dakwah ini pasti capek. Pasti mengalami lelah. Kalau ditanggung sendiri, gak mungkin. Kalau dipikirkan sendiri, mustahil. Kita harus bersama-sama. Karena itulah bentuk syukur terbaik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah Allah berikan, kita manfaatkan untuk mencari riba Semua yang Allah titipkan, karena apa yang kita punya kan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah titipkan itu habiskan. Habiskan untuk Mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita punya, tukar itu dengan surga. Semakin banyak yang ditukar, semakin mahal dan bernilai yang kita tukar, maka akan semakin tinggi tingkatan yang didapatkan di dalam surga. Ya khawatirillah rahimahin wa rahimahumullah. Maka kebersamaan. Atau lebih spesifiknya lagi. Kekompakan. Dalam berdakwah. Itu satu poin. Yang harus disepakati dan dirawat. Tidak dapat ditawar-tawar. Tidak ada disekomot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu analog yang maknanya itu sangat luas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Razin laqīq bin Amir radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Makan mukmini masalun lahlati la ta'kulu illa tayyiban wa la taudu illa tayyiban" Perumpamaan orang beriman seperti lebah lebah madu Dia tidak makan kecuali yang baik-baik saja, dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik pula. Wafil riwayat riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wan di nafsu Muhammadin biadih demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya." Inna madhala mu'mini kama Kamata dinahlati Akalat Tayyiban Wa wadu'at tayyiban Wa waka'at Falam taksir walam tufsir Disahakan Syekh Al-Bani rahimahullah Dalam sahihun jami' Sungguh permisalan orang berinam itu Seperti lebah Yang dimakan Yang baik-baik Yang dikeluarkan Juga yang terbaik Dimanapun dia terbang, dimanapun dia hinggap, tidak merusak dan tidak mematahkan. Perumpamaan orang beriman ini sangat indah dan begitu lengkap. Salah satu metode yang dipakai dan digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan dan menjelaskan adalah membuat perumpamaan-perumpamaan dengan hal-hal yang nyata dan sesuatu yang sudah akrab dengan kehidupan manusia. Supaya lebih paham. Agar cepat dicernal. Kenapa? Karena sesuatu itu sudah diketahui. Nah, sehari-hari. Lebah. Bangsa Arab secara khusus sangat mengerti apa itu lebah. Karena kehidupan mereka tidak lepas dari produk-produk yang dikeluarkan oleh lebah. Terutama madu. Para pendengar Radio An Anubuwah, Rahimahumullah, Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Fayyubul Qadir, beliau menerangkan, Wa apa sih persamaan atau kesamaan antara orang beriman dengan lebah Kata beliau yang pertama hirku nahli wasitna duhu kecerdasan orang beriman itu harus cerdas secerdas lebah lebah itu binatang yang sangat cerdas hewan yang punya kemampuan lebih daripada bandingkan hewan-hewan yang lain bagaimana mereka apa pola hidupnya yang sangat teratur itu. Begitu rapi. Coba lihat sarang lebah. Sarang lebah itu kan sesuatu yang luar biasa rapi. Tingkat eh uh, apa? apa Alam Tingkat ketelitiannya ya. Apa tingkat ketelitian yang ya? ya. Bangunannya bisa sampai seragam seragam itu, tingkat presisinya, ya, Hati. gitu masak namanya. Tingkat presisinya kan luar biasa itu. Itu kalau dihitung satu lubang dengan lubang yang lain, ya, itu persis sama. Manusia kesulitan membuatnya, apalagi ini sekecil itu. Itu kan menunjukkan kecerdasan lubang. Nah, orang beriman itu harus cerdas, harus pintar. Lebah itu jarang Mengganggu Kalau tidak diganggu Dia tidak akan mengganggu Itulah lebah Kapan lebah itu mengganggu Kapan lebah itu Merugikan Nah orang beriman pun Harus demikian Jangan sampai Mengganggu Jangan menyakiti. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan seorang muslim itu? Misalnya, ya bagalih bani yang ngedekati. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan muslim itu? Kata Nabi Alaihi Wasallam, Al-Muslimu man saliman muslimuna min lisadihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang tangan dan lisannya tidak mengganggu orang lain. Kau muslimin tidak tersakiti dan tidak dirugikan. Karena ulah tangan dan lisan. Wallahi la yumin. Wallahi la yumin. Wallahi la yumin. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman. Tidak beriman. Seseorang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari kedua dia. Ketika ditanya para sahabat siapa itu orangnya Rasulullah. Yang dikatakan anda berkali-kali layu, min layu, min demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Yang itu tidak sungguh-laymannya. Allah tidak layak manusia ruh bawa ikorhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tetangganya saja tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Ibarat loh, yang tidak mengganggu maka orang beriman pun jangan mengganggu. Waman fa'cuhu. Manfaat lebah, manfaatnya kan luar biasa itu lebah. Wa ta'ala lebah itu termasuk binatang yang ta'ala, ah. tidak banyak menuntut, tidak banyak meminta, apa yang ada diterima. Orang beriman kan begitu, punya sifat ta'ala, ah. tidak menuntut, tidak meminta dan itu. Tapi dia berpikir dan berusaha apa yang bisa dia berikan buat yang lain. Yuhu fil Kata Imam Al-Munawi, seperti itu juga semangat lebah untuk bekerja itu bukan hanya sepanjang lelitian, sepanjang malam pun demikian. Maka dalam banyak penelitian dan riset yang namanya lebah, kalau di malam hari mereka tetap bekerja, membuat dan memperbaiki sarangnya. sarannya. Watana Anil lebah itu wah, binatang yang paling menghindari hal-hal yang kotor. Beda dengan lalat. Kalau ya, lalat memang yang dia suka yang kotor-kotor yang bau-bau. Ya, Maksudnya orang beriman itu tidak boleh seperti lalat. Ya, harus seperti lebah. Dia cari pasti pohon-pohon yang wangi. Yang ada serbuk. Apa? Nektar dan sari bunanya. Itu pun pilih-pilih lagi. Wa tayyibu akloh. Lebah itu makanan yang dikonsumsi baik dan bagus. Orang beriman harus seperti itu. Betul-betul selektif dan memilih-milih apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, apa yang dia minum harus halal, mesti tayyib. Enggak asal makan, enggak asal minum. Wa annahum la ya'kulun min kasbi ghairihi. Lebah itu binatang yang Tidak akan mengganggu Apalagi Sampai mengambil Makanan milik teman Jadi para peneliti dan ahli riset itu Menyaksikan bahwa Lebah Itu tidak akan mengambil Nektar atau sari bunga Yang sudah Digatangi oleh lebah yang lain Dia kan gak, dia tidak akan ganggu terbang mereka rame-ramei, beberapa ekor misalkan sudah hingga, ini gak akan diganggu, dia akan cari yang lain. Nah, orang beriman seperti itu. Dia tidak akan mengganggu, tidak akan menghalimi. Waka'atuh li'amirihi. Lebah itu sangat taat kepada pimpinannya, baik pimpinan tertinggi, ratu lebah, maupun kelompok-kelompoknya yang punya pimpinan itu ditaati nah orang beriman diibaratkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti lebah, seperti lebah. Termasuk juga, termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah yuhibu al-amal jamai yang namanya lebah itu senang. Mereka punya kultur atau pola hidup yang yuhibbul amal al jamai itu senang bekerja sama al amal itu amal al jamai berjamaah rame rame bareng bareng kompak itu lebah. Nah kita harus meniru. Kenapa Nabi Muhammad SAW sudah memberikan perumpamaan masa luhmukin masa luhnah orang beriman itu seperti lebah harusnya termasuk dalam hal apa Kekompakan Kenapa kita harus kompak? Kenapa kita harus bersama-sama? Kenapa kita mesti mengamalkan perintah Allah wa ta'awan wa'al-diri wa ta'kwa? Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ta'kwa. Karena kalau kita bareng, kita sama-sama, kita kompak, maka akan memudahkan dalam pembagian tugas. Lebah itu ada yang bertugas, menghasilkan madu, membangun sarang, menata tempat bertelur, kawin, Mengumpulkan nektar Memperbaiki sarang, mencari makan Mencari minum, mencari air Itu dibagi Tugasnya dengan baik Nah sebagai orang beriman Harusnya demikian, apalagi kalau kaitannya Dengan dakwah, lebih, -lebih lagi kalau Urusannya terbiah Terbiah itu kan dia lebih Ke arah internal, bagaimana kita mengelola Pendidikan, contohnya sekarang yang ada Di Gerau, Kebatan Timur Masih masuk dalam kategori Perintisan dakwah di sana. Masih tahun-tahun pertama kita menyelenggarakan pendidikan anak. Nah kita harus bersama-sama, kita harus kompak. Ya. Karena tugas berdakwah dan tugas mentarbiyah mendidik itu bukan tugas orang per orang, tetapi tugas kita bersama-sama. Karena apa? Objeknya kan kita semua. Objeknya kan adalah anak-anak kita. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jangan alasannya, oh saya belum pernah belajar, saya tidak pernah di pesantren. Ya. Saya tidak punya pengalaman sebagai guru Saya tidak ada wawasan dan pengetahuan Selaku pengurus Oh itu bukan alasan Kenapa bukan alasan Karena sebenarnya masing-masing Itu bisa uh, Diberi tugas Dapat amanah Sesuai kemampuannya Kan begitu ya, Kalau memang tidak mampu mengajar Kan masih banyak ruang lain Yang dapat dia isi Kehadiran saja itu sudah sangat luar biasa. Sekedar datang saja itu sebuah kekompakan. Meskipun akhirnya katakan nggak bisa berbuat apa-apa, tapi datanglah, hadir, ikut meramaikan, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Lebah itu mereka hidup berkoloni, mereka kompak. Karena untuk membangun sarang, itu kan gak cukup satu dua lebar. Puluhan ribu lebar itu. Kalau dibaca dalam penelitian dan riset. Bukan cuma seribu dua ribu. Puluhan ribu. Mereka itu bisa bekerja bareng-bareng. loh, Bukan giliran, bukan antri seperti kita. Ya kan? Ada sif-sifan gitu enggak. Itu mereka bisa bekerja, membangun sarang, dalam satu waktu yang bersamaan, tapi rapi, teliti, presisi. Nah orang beriman harus demikian. Sekali lagi karena Nabi Muhammad SAW memperumpamakan orang beriman itu seperti lohbah. Seperti lohbah. Jadi satu, kita sudah jelas bagi-bagi tugas kamu begini, kamu begini saya demikian, saya demikian. Taat pada pimpinan. Di sini artinya ya koordinator, ketua, ya. kemudian kepala, mudir, direktur, ah atau apapun namanya itu. Tapi kalau sudah ditunjukkan setakatnya dia yang sebagai koordinator, udah ya, kita ikut aja. Seperti lebah yang mereka taat. Ya. Tegak lurus kepada pimpinannya. Karena ketika mentaati pimpinan itu akan sangat memudahkan koordinasi. Lebah itu mereka juga hidup bersama-sama, kompak. Kenapa? Untuk menjaga sarangnya dari gangguan. Maka kalau mereka merasa terusik, ya kita sering melihat mereka merangkak berlumuh-lumuh. Orang beriman juga begitu. Kalau punya masalah, jangan sampai dibiarkan saudaranya menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Jangan. Apalagi kalau kaitannya dengan dakwah, apalagi urusannya dengan tarbiyah, oh, ojo dewi dewi jangan selisih nah, diri, jangan biarkan apa, engkau sudah tahu temanmu sedang susah, sedang susah, engkau tahu temanmu sedang banyak pikiran terkait dengan dakwah, pura pura nggak tahu, pura pura pergi, pura pura menghindar, ya, jangan dukung dia, Topang dia supaya jangan sampai jatuh, seperti lebah. Itu kalau ada satu musuh datang ramai-ramai mereka menghadapi hmm. ya. Kalau urusan ya. anak anaknya Banyak sekali Jangankan kan 10-20 anak Satu anak saja sudah Bawa bawa masalah 5-7 Tiap ya, hari Apalagi banyak anak Banyak anak didik, banyak santri Maka apa namanya kita memang harus meniru lebah. Lebah itu juga mereka berkumpul ya, bersama-sama kompak karena akhirnya menghasilkan lebih banyak dan lebih produktif. Semakin banyak semakin kompak, kan akhirnya apa nektar atau serbuk bunganya kan semakin banyak yang dikumpulkan untuk diolah diproses menjadi madu atau produk-produk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ada lagi yang perlu kita tiru. Ya. Selain mereka kompak dan bekerja sama-sama, para ulama mengatakan bahawa yang malu vis something yang menyembah itu bekerja dalam diam. Ya. Ya. Dalam diam itu apa maksudnya? Maksudnya mereka konsentrasi dan fokus, ya. bukan diam kemudian tanpa mengeluarkan suara. Ia ya. memang lebih itu berdengung. Nah, coba perhatikan mungkin kita yang perlu perhatikan, kita orang lembah ya. itu dia bekerja masing-masing, konsen -masing. sana, bosen sana, bosen sini, ya kan? Hari ini di sini, besok di sana, tidak. Lomba itu dia konsisten dia dengan tugasnya, bekerja dalam dia, bekerja dalam dia terus, yang kami kerja, kerja, kerja, kerja. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman Surah An-Nahl ayat 68 dan 69 Wa arhuha rabbuka ila nahni idtakhidhi min al-jani buyutan wa min al-shajari wa mimma ya'ishur thumma kuli min kulli samaratin fasuki shugul rabbiki dulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu Fihi shifaunil nas. Inna fi dzalikla ayaatul qomin yatafakkuru. Dan TuhanMu telah mewahyukan kepada lebah. Bayangkan, ada satu surat dalam Al-Quran dinamakan surat Lebah. An-Nahl. Surat Lebah. Surat An-Nahl. Allah mewahyukan kepada An-Nahl, kepada lebah. Artinya mengilhamkan. Bukan seperti Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasul. Apa ilham itu perintahnya? Anitta buat minal jibali di gunung-gunung buyutan sarang. Makamaja kita temukan sarang lebah itu di gunung-gunung, ya, di gua-gua. Waminasya -gua. jari buatlah sarang di pohon-pohon. Waminaya -pohon. dan buatlah sarang itu di tempat orang tinggal beginana kita temukan sarang lebah itu di rumah. Kita enggak tahu enggak terasa tiba-tiba di mmm, uh, nomong oh di belakang rumah. Sumbar puli-puli tamar. Kemudian makanlah semua buah-buahan itu. Fasuki maksudnya buah bunga ya. Kemudian nektarnya. Fasuki suap dikirulah dan jalanlah. Tempunglah jalan-jalan yang sudah dibuat Allah itu dengan menundukkan diri. Yakhruju min butuniha syarabun. Keluar dari perut lebah itu minuman. Mukhtalifun alwanuhu. Warnanya sangat banyak. Yang dimaksud minuman apa? Madu. Warna madu kan macam-macam ada. ada madu hitam, madu kuning, madu bening, ya. Madu coklat, madu merah. Fii syifaa'un liman Bahagian itu membawa obat untuk manusia. Inna fiza ni kala ayat hamil paubi liyata fakkarun. Sesungguhnya adalah tanda kejaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya. Maka ifatifillah rahimahulah rahimahumullah. Nah, para pendengar radio Anubuwa berawal Kalimantan Timur, ya. Mari kita ingat lagi pesan dari Nabi Muhammad SAW ini. Jadilah seperti lebah kompak, tidak pantang menyerah. Yang namanya lebah itu yamal wajidahit, wajib komihi, si binai khaliyih. Yang namanya lebah itu giat bekerja, pantang menyerah, terus menerus sepanjang hari, malam pun juga untuk membangun sarang. Untuk membangun, membangun sarang. Nah. Al Imam Ibnu Qudamah seorang ahli ibadah. Kata beliau dalam kitab Al Fawaid, "Waqti dunyaya in atala Akalat thayyiban wa in at'amatu at'amatan thayyiban wa in saqattu ala syai'in lam" Taksirku, walau takdisku. Kata ahli zuhut, ahli ibadah yang ikhlas nafkahin, hidup di dunia jadilah seperti lebah. Kalau makan makan yang baik, kalau memberi makan yang baik, juga di madu, minuman terbaik. Kalau dia jatuh atau hinggap pada sesuatu, tidak dibuat patah, juga tidak dibuat lacak dan luka. Orang beriman seperti itu. Jangan sampai orang beriman itu membuat masalah di sana-sini. Meninggalkan problem di sana dan di sini. Diumohi. Gak mau orang sama dia. Gak mau satu kelompok. Gak mau satu mobil. Gak mau satu tim nggak mau dibonceng, nggak mau membonceng, nggak mau duduk berdekatan, ya. nggak mau satu teman ronda, ada aja alasannya. Oh maaf, saya nggak bisa. Oh saya bisa naja. Itu kita harus bertanya-tanya, harus porsi diri bahwa orang pada nggak mau ya sama saya. Kenapa? Ternyata karena tidak seperti lebah, lebah itu dia hingga tidak ada ranting yang patah. Dia hinggap, tidak ada apa, uh, irisan bunga yang kemudian koyak dan robek. Cuma ya, diambil, diisok, pergi. Tidak meninggalkan, tidak meninggalkan luka, tidak menyisakan masalah. Jangan menjadi orang yang di sana sini ada catarannya. Oh si pulang, jangan dekat sama dia. Sifuran mau pindah ke sini, aku ah, jangan. Nanti bikin masalah lagi. Kemarin dia di sana begini, pindah ke sana juga berbuat seperti itu. Jangan, jangan. itu jadi gubah. Di sini, jangan berdekat sama dia, jangan berteman dengan. Dia. Kita tak bisa menyalahkan orang yang melarang, kita juga tak bisa mengatakan jangan bilang begitu dong itu saudaramu, karena itu sudah kontrol sosial. Orang menilai sesuai dengan yang dilakukan daripada menyalahkan menyalah ya, lebih baik memperbaiki diri daripada kemudian mencari dan apa mencari kamtip kemudian menuduh hasrat menuduh iri dan dengki menuduh tidak suka menuduh ini dan itu daripada menuduh lebih baik koreksi diri kenapa sih ya, sampai seperti itu diperlakukan orang tidak baik kurang dihormati kayaknya tidak dianggap koreksi diri ada apa dengan saya mungkin orang tidak nyaman barangkali orang sakit hati dengan kata-kata kita yang terlalu menyayat orang Jawa bilang nyokip orang Indonesia bahasa Indonesianya ya. hmm? nih mau buat Nyelekit itu apa, Mas nah Hah? Kata-katanya nyelekit. Nyelekit itu? Hmm? yes Menusuk dan menyakiti hati. Ada orang bicaranya seperti itu. Nyakit. pokoknya, Ya, itu selalu menyakiti. Omongannya selalu menyakiti. Menyinggung perasaan. Mungkin terlalu kasar juga. Akhirnya orang tidak mau deket-deket. Orang takut dan khawatir nggak mau terluka untuk yang kedua tirulah lebah lebah itu kata nabi muhammad saw walqaat dalam tafsir dalam tafsir yang namanya lebah itu dimanapun dia hingga tidak mematahkan dan tidak urusan kalau kita berada di berau kalimantan timur kita bergabung di rumah belajar ilmu abbas kita tinggal di satu komunitas ruffling dan pemukiman atau perubahan. Jangan sampai buat masalah. Jangan bikin orang lain susah. Jangan egois. Yang penting saya senang. Yang penting saya menang. Jangan. Tapi harus berpikir apa yang bisa saya lakukan. Apa yang dapat saya kerjakan untuk membantu dan bermanfaat untuk Orang lain bermanfaat untuk dakwah, bermanfaat untuk pendidikan. Nabi Muhammad SAW dalam hadits Abdullah bin Umar riwayat Abubarani disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sihah 906. Ahabun Nasi ilallahi an faulhum linaas hamba yang paling dicintai Allah Taala adalah yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi semakin besar manfaat semakin besar cinta Allah kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Contohnya apa? Beliau melanjutkan dalam sabdennya, wa ahabun akmalin Allah ya azza wajalla surrun yudhiluhu ala muslimin amalan yang paling dicintai Allah ialah rasa bahagia yang diberikan kepada seorang muslim. Jadi berpikir bagaimana caranya membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain. Ya kalau dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak, dalam kepanitiaan, kepengurusan ibadah, kita selalu berpikir bagaimana caranya biar yang lain itu senang, enjoy, nyaman. Kata-katanya yang positif, ada apresiasi, ada sanjungan untuk menunjukkan bahwa kita menghormati dan betul-betul menganggap Usulan dan masukannya. Dan Nabi Muhammad bersabda selanjutnya. Atau ia membantunya menyelesaikan problem. Menyelesaikan masalah. Jadi misalkan kita mengelola pendidikan. Kita ada masalah begini nih. Gitu. Jangan cuek. Jangan acuh acuh Jangan tidak peduli. Tapi berpikir apa yang bisa saya lakukan ya. Misalkan. Saluran, saluran kotor apa masih atau sanitasi, ya kan? Ya. Mampet, busuk, air menggenang, menimbulkan nyamuk. Diprotes sama tetangga. Kita tahu, jangan cuek lah, jangan pura-pura nggak -pura tahu lah, jangan pura-pura nggak -pura lihat lah. Woi, tiap hari lihat, ya hari mencium baunya juga, kok. Jangan, jangan kemudian berpikir, ada pengurusnya, ada bagiannya tersendiri, ada divisinya kok. Apa urusan saya? Ya, enggak seperti itu. Tirulah lebah. Punya satu masalah, dihadapi ada sama, sama. Ada satu musuh datang dilawan bareng, bareng itu lebah. Tau ya, kata Nabi Muhammad sampai yang lain. Atau melunasi hutangnya. Kita punya teman, dia punya hutang. Apa yang bisa kita lakukan? Dibantu. Kalau tidak bisa dibantu dengan uang, dengan apa? dengan dukungan. Kalau tidak dapat dengan dukungan, dengan doa. Bisa jadi satu doa yang kita ucapkan Allah. Al-tad rudwa'an huju'an. Atau menghilangkan laparnya. Kita punya teman lapar. Kita punya teman haus. Dikasihlah. Berbagilah. Sungguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya, an amshi ma'a akhin bi fi hajati ahab masjid shahran. Sungguh aku lebih suka mendampingi seorang saudara untuk menunaikan keperluannya daripada iktikaf satu bulan di masjid ini. Ini maksud adalah masjid An-Nabawi. Bayangkan satu hari Ya, menemani apa namanya seorang saudara, ada keperluannya. Sebenarnya keperluan pribadi, ya. keperluan pribadi. Tapi dia luangkan waktu untuk membantu, untuk mendampingi. Ya. Apalagi kalau urusannya dakwah, apalagi kalau urusannya tadi pendidikan anak. Ya. Urusan mulai dari Surat-menyurat administrasi, izin operasional, nomor statistik, kemudian pemberitahuan-pemberitahuan, ya, sertifikat tanah, IMB. Ya. Itu kan berhari-hari itu. Pemberitahuan kalau ada kegiatan, ke tetangga, ke desa, ya, ke kantor kepolisian dan sebagainya. Itu urusan dakwah, urusan tarbiyah. Ada pahalanya besar itu. Ya. Lebih dari iktikaf di masjid Nabawi. Kita tahu iktikaf di masjid Nabawi itu seperti apa. Keutama ini. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah. Rahimani warahimu Ingat-ingat selalu. Mari sama-sama kita mengingat. Pesan dari Nabi Muhammad SAW. Masarun mu'min, masarun nahlah. Orang beriman itu seperti di global ya dan yang kita titik tekankan kita fokuskan malam hari ini adalah kekompakannya kebersamaannya semua dihadapi dan diselesaikan bersama-sama jangan sendiri-sendiri jangan egois wallahualam mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara kita yang di timur Senantiasa mendapatkan kekuatan dan kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menjalankan kegiatan dakwah dan menyelenggarakan terbiyah pendidikan anak dengan sebaik-baiknya. Ya kita bisa satu hati, kita satu perasaan, kita samakan jiwa kita. Ya, bahawa yang kita cari dan kita harapkan adalah riwah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Omong-omong, Mudah-mudahan bermanfaat. Ia ya, tidak boleh saya sampaikan. Kurang berusaha memaaf. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada. Pertemuan yang akan datang. Jezakumullah khairan kepada semua panitia yang sudah terlibat. Ya, baik yang di sana maupun di sini. Ada Mas Raihan saja, Ada Mas Rian. Ada Mas Adnan dan yang lain. Di panikman -panik yang hadir juga malam hari ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul kakar atur majlis. Subhanakallahumabiham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.